Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ikhsani wa syukrullahu ala ta'afiqihi wa tinani wa salatu wa ala abdihi wa rasulihi Ika berikan kepada kita kekuatan untuk bersama-sama melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Ibu dan Bapak jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wataala, sebagaimana sudah disampaikan bahwa mulai malam hari ini kita akan membahas ya buku yang sudah dibagikan. E, judulnya apa di situ? Cudanya apa? Nah, di situ bukunya, cudanya apa? Oh, yeah. mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal yeah, yeah, yeah. Dinul Islam. Okay. Jadi itu yang dimaksud tiga landasan utama, gitu. Okay. Atau tadi disebut yaitu tentang tiga pertanyaan umum. Di buku ini, nanti akan membahas tentang tiga pertanyaan buku Sebelum kita masuk isi dari buku ini Ibu dan Bapak sekalian Perlu kita mengenali siapa penulis buku ini Orang bilang itu tak kenal maka tak sayang, makanya supaya sayang dikenali dulu. Nah, siapa penulis buku ini? Buku ini atau usul sarasa tiga landasan utama ditulis oleh seorang ulama. Kalau di tempat kita mungkin disebut kiai, karena ini di Arab ya disebut Sheikh. Kalau di Indonesia ia menyebutnya Kiai Yaitu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Ya atau terkenal Sheikh Muhammad At-Tamimi So ibu bapak sekalian mungkin kita Kalau di sini tidak terlalu mengenal gitu. Tidak terlalu mengenal Kenapa? Karena kita hidup di Indonesia Coba kalau jendengan ini teng Arab Saudi gitu. Kalau di Arab Saudi, ulama ini sangat terkenal. Kenapa kok terkenal? Karena sejarahnya negara apa? kerajaan Arab Saudi itu dulu berkembang, okay? bisa menjadi makmur seperti sekarang ini. Di antara sebab utamanya itu adalah karena dakwah, okay? karena dakwah tauhid yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Qadir. Jadi istilahnya ini kalau tempat kita mungkin disebut perintis ulama yang merintis dakwah Islam ini. Oh, Ibu was sekalian perlu kita ketahui ini. Niki sedikit melihat sejarah. Makanya kan dulu orang mengatakan jangan sekali-kali melupakan sejarah. Niki rasa niki lebih keren di sejarah. <tuh> Jadi di Arab nih gua, setelah dakwahnya Rasulullah SAW dan para sahabat, setelah sekian lama para sahabat sudah berdakwah, demikian juga para tabiin, para tabi utabiin beratus-ratus tahun sesudahnya, ternyata di Arab itu kembali banyak tersebar apa yang namanya abang sirik, jadi sirik itu kembali bermunculan banyak terjadi perbuatan abang sirik di tanah Arab, ini bukan hanya di Indonesia di tempat-tempat lain termasuk di tanah Arab juga dulu banyak terjadi abang sirik sampai diceritakan niku di antara bentuk kesirikannya abang. Palmah. Kalau ada misalnya napa niku Mbak-mbak kalau bahasa kita gadis itu belum dapat apa? Belum dapat suami. Nah, itu dia datang ke pohon kurma ya, Kalau tempat kita pohon nawa. <gulullah> datang ke pohon kurma dia katakan ya fahlal fukul, ya uridu zaudan zaujan kumla haul. Saya pengin dapat suami sebelum tahun depan gitu nah itu dia berdoa kepada siapa Jin penunggu pohon kurma kalau di tempat kita mungkin Jin penunggu pohon perigi jadi banyak kesirikan di tanah Arab nah ketika itulah bangkit ya salah seorang ulama itu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab gitu. singkat cerita gitu. Nah setelah Nabi Muhammad bin Abdullah ini melihat kenyataan di masyarakatnya kok banyak terjadi apa kesirikan, okay. maka beliau melakukan apa dakwah. Okay. Namanya dakwah ini kenapa bang? Dakwah itu artinya bang mengajak. Ya, kita mengajak diri kita, keluarga kita, masyarakat kita untuk sama-sama bertau tauhid. Nah, setelah beliau mengajak kepada dakwah tauhid ini buat sekalian, yang namanya dakwah niku biasanya pripun? Ada yang senang, ada yang tidak senang. Ada yang memusuhi, ada yang memerangi. Ngene mboten? E, pukune nya siapa? Rasulullah sallallahu ketika berdakwah di Mekah, mengajak kepada kalimat la ilaha illallah dikatakan apa? Syairun Majnun Dikatakan sebagai apa? Penyair Dikatakan orang Gila Kalau orang Jawa nyebut Gendung Jadi padahal Rasulullah SAW itu mengajak kepada apa? Surga Mengajak manusia supaya bertauhid Kalau bertauhid nanti mati masuk Surga Itu dikatakan orang Gila Dan lain sebagainya Bahkan Rasulullah SAW sampai apa? Mau di Bunuh akhirnya Rasulullah SAW berhijrah kemana? Ke Madinah. Jadi banyak sekali nggih tekanan kalau orang itu berdakwah. Jadi kalau orang itu berdakwah nggih harus siap-siap di apa? Di musuhin. Namanya orang dakwah itu pasti ada apa? musuhnya. sampai Allah mengatakan wa kadzalika anja'ar nalikul linabiyin apa? aduan syayatin al-insi wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi Itu ada musuh Setan-setan dari bangsa jin dan manusia Jadi yang mengusuhi ulama Yang mengusuhi nabi Itu bukan hanya manusia Demikian juga ada setan dari bangsa jin <tuh> Sampai disebutkan Rasulullah SAW setiap jalan-jalan yang menyimpang itu Ada Likul disabilin minha syaitonun nun yadeu ilaihi di setiap jalan kesesatan itu ada setan setannya. Oke. Makanya kalau kita dakwah itu pasti banyak yang tidak senang biasanya. Kalau orang sudah biasa misalnya gitu e, dengan hal-hal yang haram, kalau diajak kepada yang halal bagaimana? Sudah biasa yang haram, tapi diajak ke yang apa? Halal. Biasanya gimana? menolak alasannya berpun, sih, apa nih, yang harom aja susah gitu, apalagi yang lalala. Jadi yang penting dia cari apa, dia hanya mengikuti apa, nafsunya. Nah intinya di sini buat sekalian, ketika Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab itu berdakwah, maka banyak apa, musuhnya. Belum menawarkan dakwanya kepada para pemimpin, para pemimpin. Kemudian ada yang menerima, ada yang menolak, sampai akhirnya ditolong atau dibantu oleh pendiri kerajaan Arab Saudi yaitu Muhammad bin Saud. Makanya disebut Kerajaan Arab Saudi karena keturunan apa? Muhammad bin Saud. Nah, di sini buat sekalian perlu kita ketahui apa sih pentingnya para ulama? pentingnya para ulama itu apa sebabnya kalau kita mau memperhatikan di Indonesia ini terutama mungkin di tanah Jawa yang katanya di Jawa itu juga banyak Kesi, Sirikan kata apa itu? Netan Jogja ibu menawih kata kata-kata sini tidak ada nah kalau kita teliti buat kalian diantara sebab banyaknya syirik itu adalah karena banyaknya kebodohan kenapa banyak bodohan? karena sedikit apanya? ulama sedikit apa? ulamanya sedikit coba kalau sekarang dihitung yang ngeri yang di kampung apa ini? ngewotan ulama nya begitu <tik> nah, mungkin sedikit okay? mungkin sedikit mungkin sekasihan nah, ngendra apa? Sebantul berapa nggih. Ulama yang benar-benar ulama nggih. Makanya dikatakan oleh Hasan Al-Bashri rahimahullah boleh mengatakan laulal ulama saro nasu mithal bahaim. Kalau bukan karena ulama, manusia itu seperti apa? Binatang. Gih, benar. Coba kalau ulama enggak menerangkan ini halal, ini haram, ini iman, ini kekafiran, niki syirik, niki tauhid niki maksiat. ini bukan. Kira-kira manusia gimana? Semuanya di dimakan. semuanya diterjang. Enggak peduli halal Berarti enggak ada bedanya dengan apa? Binatang. Makanya buat sekalian di sini kita perlu mengetahui apa sih keutamaannya para ulama. <tuh> Diantara dalilnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kul hal yastawin ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamuna Katakanlah apakah sama Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu Sama tidak? Orang yang berilmu dengan tidak berilmu Berbeda Kenapa? Karena orang yang berilmu itu Allah berikan kemuli, kemuliaan Sampai disebutkan dalam ayat Ya rafa'illahulladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat Allah akan memberikan keutamaan ketinggian derajat kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu berderajat derajat. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan ya apa sih keutamaan ilmu sedikit merojai ng belajar itu butuh merojai masih ingat betul tesekmatan nih ya? keutamaan duduk di majelis ilmu yang pertama pak sudah berubah apa yang pertama ilana zarat arayimus sakina yaitu akan turun apa ketenteraman ketenangan wuhusiat umur rahmah diliputi kasih sayang wahfath umul malaika Dikelilingi oleh para malaikat. Wada karohumullohu fi mana indah. Disebut namanya oleh Allah di hadapan coba para malaikat. Nah ibu sekalian, kalau kita lihat di tengah masyarakat kita ini sedikitnya ulama itu menyebabkan apa? Banyak tersebar kebo dohaji. Kita mungkin masih ingat di sejarah dulu. Pertama kali syirik itu muncul di kaumnya siapa? Syirik itu pertama kali muncul di kaumnya Nabi. Siapa? Kaumnya Nabi Nuh. Jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh berapa abad? Seribu tahun, sih. Eh? Seribu tahun, sekitar seribu tahun. Nah, ketika itu manusia masih bertau. Hid semuanya islam Kanan nasu ummatan wahidatan Ketika itu manusia Itu umat yang satu maksudnya Atamanya apa? Islam Jadi keturunannya Nabi Adam Sebelum Nabi Nuh itu semuanya apa? Muslim semua Nah di, di zamannya Nabi Nuh Kemudian ada orang-orang soleh Yang ditokohkan. kemudian orang solehnya apa? Meninggal ada namanya Wat Yahud terus apa? Yau oh, dan seterusnya. Nah orang-orang soleh ini ketika meninggal apa? Datanglah setan kepada anak keturunannya. Setannya datang, membisikkan kepada anak keturunannya, ini dulu orang-orang soleh, yang rajin beribadah, yang taat. Nah kita pengen meniru kebaikan orang-orang yang soleh tadi. Nah apa yang dilakukan? Setan mengatakan. Supaya kalian itu bisa semangat dalam beribadah Maka dibuat apa? Apa pun itu Dilukis Dibuat patung Orang-orang tadi apa? Sholeh yang sudah apa? Meninggal Setelah dilukis, dibuat patung Kemudian apa? Dipasang di tempat apa? Beribadahnya Jadi kalau beribadah sambil lihat apa? Lukisan sambil lihat patung Supaya apa? Termotivasi. Fasinya, supaya semangat, apa istilahnya beribadah maka dibuatlah apa? patung-patung dan lukisan-lukisan. Di zamannya siapa tadi? Zamannya Nabi No, Nah, setelah keturunannya ini meninggal, datang lagi setan. Nah, setan itu sregap eh? <guluh> Kalau kita enggak sregap, kita kalah sama setan. setannya datang lagi setelah satu generasi meninggal Generasi berikutnya ini kita putune Kita putune Setanya datang lagi Nah datang lagi Dia kasih tahu Oh dulu bapak-bapakmu itu menyembah kepada apa? Patung dan apa lukisan-lukisan Akhirnya apa? Patung dan lukisan-lukisan yang tadinya cuma untuk kenangan supaya tambah semangat Di keturunan berikutnya dia apa? Di sembah Kenapa? bala manusia ilmu obeda. Ketika ilmunya sudah dilupakan, orang sudah tidak ngerti ilmunya, akhirnya apa? patung dan lukisan itu di sembah-sembah. Nah, inilah kenapa? Intinya karena tidak punya apa? Il Ilmu. Makanya kemarin sudah kita sampaikan, orang niku nek menawi sregep pengaosan, rajin ngaji, itu akan dimudahkan jalannya menuju surga bagi man salakatorikon okay. yartami sufihi ilman sahalallahu lahu bihi torikon ilal jannah barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah mudahkan jalannya menuju surga okay. makanya buat sekalian semestinya kalau kita setiap hari semangat ke mana ke mana biasanya ke pasar atau semangat ke tunggu deh sekolah ada yang lagi semangat ke mana ke kantor kemana lagi sawah enten tentang tentang sapi gitu nah maka semestinya kita juga setiap hari itu semangat ke mana hadir di majelis nabung ilmu gitu minimal gitu menawi materi tentang pengajian gitu tentang masjid di masjid ngapain membaca Al-Qur'an gitu berpikir zaman sekarang kira lah, mendengar pengajian itu gampang gitu tinggal buka internet gitu di setel kemudian buat sekalian sudah kita sampaikan juga sedikit pada pertemuan sebelumnya apa sih keutamaan ilmu gitu. keutamaan ilmu nih secara otomatis menunjukkan keutamaan ulama Orang yang berilmu itu akan mendapatkan banyak keba kebaikan Mayuridillahu bihi khairon yufaqya vidi Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan Allah fahamkan dalam masalah Nawa? Jadi kalau kita ingin keluarga kita menjadi baik Anak-anaknya jadi soleh dan soliha Masyarakatnya menjadi Nawa? Masyarakat yang baik gitu. Tidak terkena penyakit apa itu masyarakat, okay. macam-macam ni kira macam-macam ni, tentang tv ni berita ni macam-macam kita tentang sen, apa ni narkoba, apa melayu, oh kadang sangat ni, zaman sekarang itu kenakalan itu banyak sekali ni, kenakalan remaja ni, kenakalan orang tua, banyak sekali, maknanya di sini buat sekalian kuncinya ni, okay, kalau kita mau memperbaiki masyarakat ni bu, dengan mempelajari ilmu apa? Agama, ilmu apa? Agama. Sekarang kalau kita tanya, misalnya di masyarakat ini kita ngobrol dari ngebotan, ngobrol kasihan lagi. Di sini sedikit dokternya sedikit, kira-kira pengaruhnya bagaimana? Kalau dokternya sedikit, tempat rumah sakitnya sedikit, sedikit dokternya sedikit, rumah sakitnya sedikit, kira-kira apa yang terjadi? Hah? yang sakit tidak tertangani gitu. Kalau orang sakit tidak ditangani, kenapa? Ya salah satunya karena apa? Dokternya kurang. Perawatnya kadangnya dokternya sekedengi susah gitu. Dokternya kurang. Itu penyakit apa? Secara fisik gitu. Dan sekarang kalau banyak orang ditenggut ini, tengkasiannya, dikasihan tur. Di kasihan ini ternyata banyak apa namanya? terkena penyakit masa masyarakat nggih. Banyak apa mboten? Nggih, itu bisa disurvei. Misalnya kira-kira untuk mengobatinya niku dibawa ke dokter apa teng Apa mbah dukun? Nggih, boten, kembalinya kepada U ulama supaya dikasih na sehat, dikasih tahu sia. Makanya aneh tentang penjara niko. Pun nanti tentang penjara tereng terengi pulang tereng nanti. Saya juga pernah. Mudah-mudahan tidak ke penjara. Gitu. Jadi kalau di penjara itu sampai-sampai ada program dakwah tentang pengawasan supaya apa? Supaya orang yang tadinya tidak sadar jadi sadar. Yang tadinya pemahamannya teroris jadi nope. Tidak teroris. Gitu. Nah dengan apa? Dengan ilmu il. il makanya bukan sekalian kalau sekarang kita merasa butuh kepada dokter butuh kepada insinyur butuh kepada nopo dan lain-lain maka semestinya kita juga merasa butuh kepada u-ulama sekarang kalau lagi rame misalnya nopo ini misalnya ini tidak usah disebutkan nanti tidak ditambah rame ada perkara ini hukumnya halal nopo haram nah, halal nopo haram ini gua ke dokter nopo insinyur nopo bahdugun, oke? Okay. Halal atau haram itu kita bertanyanya kepada siapa Bapak, dokter nopo insinyur nopo bahdugun, oke? Okay. Wada ulama Allah mengatakan Fasalu fasaloh adatikri ingkuntum la taklamun bertanyalah kepada ulama jika tidak tahu. Nah di sini buat sekalian, ya. makanya kalau di masyarakat kita ulamanya sedikit, semakin banyak yang haram-haram itu semakin tidak jelas karena tidak ada yang apa menjelaskan yang bisa menjelaskan hanya yang punya apa ilmu <tuh> makanya buat sekalian kalau kita belajar tentang hadis nih kok, <tuh> dijelaskan salah satu ciri dekatnya hari kiamat apa ketika para ulama itu apa diwafatkan di mana ceritanya terakhir temui yang pengen sering ikuti perkembangan di mana dia ya di bom sama isis sama ya? teroris ulamanya meninggal. jadi kata Rasulullah Inna <tuh> allaha Allahu Yakbidul Ilma intizaan sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu secara tiba-tiba dari dada manusia, walakin Yakbidul Ilma bikoil ulama. akan tapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Jadi ilmu itu dicabut dengan meninggalnya orang yang membawa ilmu Yaitu siapa? Ulama Hatta iza lam yuki aliman Sampai ketika tidak lagi tersisa orang yang alim Orang yang alim sudah habis Kiyainya pun buatan-wanten Yang punya ilmu agama sudah tidak ada Apa yang terjadi? Namanya masyarakat itu butuh pemimpin, bener? Butuh Serusak-rusaknya masyarakat itu pasti butuh pemimpin kita. Ittahadana suru sanjuhala. Ketika masyarakatnya itu sudah enggak ada yang jadi ulama, orang-orang mengangkat pemimpin juhala. Orang-orang yang apa? bodoh. Maksudnya juhala itu mboten tidak sekolah, Maksudnya juhala itu di situ tidak paham ilmu agama. Walaupun mungkin titelnya profesor, doktor, s.st. Jadi yang dimaksud juhala apa? Orang yang tidak paham Agama Ittahodana suru'usan juhala Fasu'ilu Maka mereka pun ditanya dalam masalah agama Fa'aftau bi-goyri ilmin Mereka berfatwa tanpa apa? Ilmu Dalam murid yang lain dikatakan Fa'aftau bi-ro'yihim Dia berfatwa hanya dengan apa? Pendapatnya sendiri, oh menurut saya itu gini Menurut saya Fadalu Wahadulum, mereka tahu bahasa sesat dan maknya sakta. Nah inilah, bahan, itulah salah satu apa tanda dekatnya hari Cina. Makanya kita semua tentu ingin masyarakat kita ini di Jogja, di Indonesia ini supaya menjadi berdatun, taibatun, warobun. Kita pengen menjadi negara yang makmur, okay? Kalau cobalah diperhatikan nggih, eh, dibandingkan mawon dengan Arab Saudi. Arab Saudi itu sama Indonesia subur mana? Nggih. Yeah? <laughs> Karena Indonesia itu katanya apa itu? Tungkat kayu. Tongkat. Kayu ditanam jadi apa? Tanaman. Tanaman. Terus apa ini vegetasi terusnya nggih. Jadi di Indonesia itu sampai dikatakan surga nggih, okay? saking subur apanya? Tanahnya, saking banyak kekayaan sumber daya alam. Saking banyak penjajahnya ini Di dijajah Bintang tahun Indonesia ini Belanda, berapa tahun, Jepang Itu berarti banyak kekayaan Tetapi kalau Arab Saudi ini Di sini padang Pasir, tapi ternyata Di Arab Saudi lebih makmur Daripada di Indonesia Kenapa? Ya tadi, sebab utamanya Karena di sana itu Ilmu itu dimuli ya kan? buktinya nobo buktinya gini kalau ada orang Indonesia kuliah di Arab Saudi nih tuh bayar nih malah di bayar gitu nah, kalau di Indonesia kita di sini sekolah katanya gratis tapi bayar nih macam-macam ya jadi buat sekalian banyak sekali kalau kita membandingkan gini ternyata di Indonesia ini walaupun banyak sumber daya alamnya tetapi apa ya banyak penyimpangan, Tidak barokah gitu. Katanya Apa? Kekayaannya banyak tapi kok ternyata gak maju Maju gitu. Korupsinya gak kata Narkoba gak kata Sirik gak nah, kata Makanya sebab utamanya apa? Karena sedikitnya Ulama Nah sekarang pertanyaannya dan Ulama itu Bagaimana cara membuatnya? <Gudan> Enten pabrine mboten kan? niku. Nggih. Bisa enggak kita ulama Mbak Jedul ngoten. Jedul ngono pas Indonesianya. Tiba-tiba ada, ya ta? Saket mboten? Kita butuh ulama seperti sekelas Kiai ya, Ahmad Dalan misalnya atau siapa? E, seperti Imam Nawawi misalnya. Bisa enggak tiba-tiba Mbak Jedul ngoten niku? Mbak Jedul Tiba-tiba ada, bisa? Ya nggak bisa, semuanya butuh apa? Proses. Nah itu namanya pendidikan, tarbiyah is Islam. Makanya Allah mengatakan ya Ayahaladina amanu wa anfusakum wa ahlikum naroh. Itu menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk melakukan apa? Pendidikan, pelajaran, pengajaran supaya orang itu selamat dari api neraka. Butuh proses gitu. Makanya ada sekolah pendidikannya ada pelajarannya. Nah, kembali ke sini Bu sekalian, yang namanya ulama itu ketika dia berdakwah maka pasti menghadapi banyak hambatan. Nih, contohnya ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Ketika beliau awal-awal berdakwah itu sampai di apa istilahnya diancam. Kalau mau mau berhenti nanti di usir. Kalau enggak diusir di bunuh. Kerana belum pindah ke tempat lain. Ya, seperti itulah dakwah. Ya. Ketika orang itu berdakwah, akan banyak hambatan yang akan ditemui. Kemudian buat sekalian e, ringkas saja, ringg ya. tak usah banyak, banyak cerita sejarahnya. Intinya kalau kita ingin tahu buah ya, dari dakwah tauhidnya saya maaflin atulohab, silakan lihat di negara Arab Saudi. Kalau jenengan atau kita lihat ke sana. Ya, Anak-anak kecil itu sudah dari sejak kecil diajari menghafal, naboh, menghafal, neteng Arab gitu, neteng negeri gitu, neteng negeri menghafal balonku ada lima, gitu. Neteng Arab nih gua yang diahafal kan, bukan balon ada lima, gitu. Naboh Al Quran, makanya hampir di setiap masjid itu ada namanya halakoh, tafid, Al Quran ada organisasinya diurus pemerintah yang ngurusi untuk apa namanya supaya ada yang ajar ada pelajarannya dan seterusnya sehingga nanti ada wisuda kalau di tempat kita kan paling wisuda nopo TPA gitu alhamdulillah niku sudah TPA sudah lulus ikroh sudah syukur gitu setelah lulus kelas 6 atau SMP berubah biasanya kata niku berarti kurang apa tindak lanjutnya ini tugas kita semua gitu Nah ibu-ibu sekalian kita kembali ke sini. Jadi kalau kita ingin melihat buktinya ada tauhid, silahkan lihat di negara Arab Saudi. Sekarang gih pertanyaan awal. Di dunia ini yang diterapkan hukum Islam, maksudnya gih contoh. Kalau pembunuh dihukum apa? Tiki sos dihukum bunuh. Kalau pencuri, di tangan. Kalau orang yang berzinah yang apa yang sudah menikah ya bangan di raja dan seterusnya di mana di Arab Saudi kenapa kok bisa seperti itu karena sudah ada dakwah lah okay. bang coba kalau di Indonesia sekarang diajak nanti pencuri potong tangan neteng ringi tengkasiannya gue malah lueng ringi di dekat UMI dia dulu ada orang nyuri laptop dua orang dikeperuhi sampai mati nah, itu lebih kejam makanya mending hukum Islam mencuri potong tangan, bangunnya mati gitu. Nah, itu. makanya kalau tidak pakai hukum Islam itu nanti jadi hukum rimba apabila nah, mungkin asing berkuasa komunis gitu. jadi apa Indonesia ini makanya ibu sekalian kita ini kalau melihat kenyataan di masyarakat nggih apalagi anak muda zaman sekarang itu macam-macam nggih. -macam. Ada yang pemahamannya nika niku aneh-aneh Ada yang pengaruh apa? ISIS. Ada tidak? Ada ada yang suka ngebom-ngebom ngoten -ngebom, niku. Nah, ini berbahaya bagi kaum muslimin. Jadi yang membuat umat Islam ini mundur di antara sebabnya apa? Karena kurangnya ilmu kita lanjutkan buku sekalian. Nah di dalam buku ini buku apa? Usul Salata, ya. Saya Muhammad bin Abdul Wahab Itu akan menerangkan tadi yang sudah disinggung ya tentang tiga perkara atau tiga pertanyaan kubur. Nih saya bacakan hadisnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan dalam hadisnya ketika seorang itu sudah masuk ke dalam apa? Kubur netang buku buat orang di sini serta saya ngeprint sendiri. Pak Innau Yasmau Khaf Koni Ali Ashabihi. Orang itu kalau sudah mati ditinggal sama sanak keluarganya teman-temannya. Ditinggal loh, maaf pun jadi aneh pun ngubur jengkeri ku terus netang buat orang. Ditinggal sama sanak keluarganya teman-temannya. Maka ketika itu apa dia mendengar suara apa sandal dari orang yang pergi itu. Iza walau anhu Ketika mereka sudah pergi meninggalkan kuburannya Wayaktihi atin Kemudian datang kepada orang tadi Malaikat Faya kulu Kemudian malaikat ini bertanya Man robbuka Siapa Robbmu Siapa sesembahanmu Madinuka Apa Agamamu Man nabiuka Siapa Nabimu ini tiga pertanyaan apa di alam <tuh> Bayaqulu kemudian dia menjawab ini karena yang dikubur orang muslim ge orang beriman Rabbi Allah Rabbku adalah Allah wa al Islam dan agama saya apa <tuh> Islam <tuh> nabi wa nabiy Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dan nabi saya siapa Muhammad Bayangkan takhirul fa'iyahku lumandrokuka madinuka manabi. Kemudian apa? Diulang lagi pertanyaannya, siapa rokmu, apa agamamu, siapa nabi mu? Wahyia akhirul fitnah tentu mumin Itulah fitnah ujian terakhir yang diberikan kepada setiap orang yang beriman. Jadi kalau orang yang beriman ibuah sekalian itu bahagianya di mana? Dunia dan di akhirat. Iya Percaya enggak kalau orang beriman itu bahagia dunia akhirat. Nanti orang bertanya, anehku wonten orang Islam kok nabon itu hidupnya sengsara. Kenapa? Katanya kire, kire tau pak? Miskin, hmm. sakit-sakitan, kerap lebur rumah, sakit. Kok katanya bahagia? Riboniku ibu. Bahagia itu tidak identik atau tidak sama dengan apa? kesenangan dunia Banyak orang mungkin secara fisik atau secara materi miskin, mungkin nggih ya, sakit-sakitan, tetapi bahagia. Bisa ndak? Ribenih cepet dipikir gimana ya? Pak ada orang miskin bahagia. Aten mboten? Oh, Bukan ta? Buktinya apa? Kalau orang miskin itu misalnya kan nggak punya HP, misalnya gitu, pusing buatnya nggak punya HP. Ya buat apa pusing? Nggak punya HP aja nggak punya. Nah Kalau yang punya HP kan <tuk> dilihat-lihat, -dili. manten opo nih berita nih banyak pikiran gara-gara punya. HP coba nggak punya HP, Pikir nah mikir apa? Nah malah buatnya mikir warna-warna lah. Malah tentram. Coba ya nggak pernah baca koran, Tentrem buatnya tentram, coba kalau baca koran tiap hari pembunuhan, pemer posan, apa mulai, perampokan enggak tentram coba kalau enggak punya koran tentram baca tentram coba aja kalau enggak percaya buktikan jangan baca koran Duh, ini bener, banyak orang itu mungkin secara apa materi itu apa kelihatannya kekurangan tapi secara rohani jiwanya apa? bahagia Karena kebahagiaan itu letaknya di mana di hati. Makanya para ulama mengatakan, gih, bahagia ini kumusai ku wanten tigo. Ada tiga rumus atau tanda bahagia, gih. Ini bocoran, mungkin mau cianti nanti menjawab. Tiga tandanya bahagia yang pertama, gih. Kamu deh catet, catet, gih. Idau tia sakaro jika diberikan nikmat, wah bersyukur. Kalau orang itu dikasih nikmat, bersyukur kira-kira bahagia mboten? Bahagia wae la la azi dan aku. Jika orang, jika kalian bersyukur pasti aku akan apa? Tambahkan nikmat. Jadi kalau kita semakin bersyukur semakin banyak apa? Nikmatnya. Dan nikmat yang paling besar niku napa? Nikmat yang paling besar apa? Islam nikmat hi, daya nikmat is di koma. Nanti kalau orang mati di atas Islam masuk surga. Itu ini nikmat yang paling besar. Eh. Yang pertama apa tadi? Jika diberikan nikmat bersyukur. Yang kedua, idab tuliya sobaro, Kalau mendapat musibah bersabar. Nggih. Jadi kalau dapat musibah bagaimana? Sabar Makanya kalau misalnya Musibah Nawa Sakit misalnya Mana yang lebih baik Kita sabar atau tidak sabar Ya jelas Allah mengatakan -sobirin. Berikanlah kabar gembira Bagi orang-orang yang sabar Al-ladhina idha asobat Musibah Kalu innalillahi wa inna ilaihi. Rojun, itu orang yang kalau tertimpa musibah dia mengatakan apa? Kita ini milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Apa pahalanya Allah katakan: Ulaika alaihim, salawatumirrobihim, warahmah wa ulaika humul, muhtadin. Mereka itulah yang mendapat salawat dari Allah, dapat puja, ya? dan mendapat hidayah. Makanya kalau orang sabar ya bawa sekalian, itu di balik musibah ada apa? Nikmat kalau dulu ada namanya sengsara membawa nikmat gitu. Nah, itu kalau orang bersabar. Tapi kalau orang nggak sabar dapat musibah itu sama dengan sudah jatuh tertimpa tangga ribut tambah lorok gitu. Jadi nah, makanya mending sabar gitu. Makanya dulu ada cerita Rasulullah itu menghampiri ada seorang ibu-ibu sedang menangisi di dekat kuburan jebak ya, anaknya. Ya biasa nggih kalau ada orang tua anaknya meninggal pasti sedih, menangis boleh menangis tapi yang tidak boleh itu apa? Meratapi mayit. Meratapi mayit urubun. Bengok-bengok napa pripun niku napa nggih ngamuk-ngamuk kalau mungkin apa? Ya staf itulah ekspresinya niku histeris ha nah, niku. Nah ibu-ibu ngaten niku ketika seperti itu dia Rasulullah SAW menasihati Ya, setelahnya jangan enggak usah apa? Jangan meratapi mayit. Nah, apa kata Ibu-ibu tadi dia katakan ilaika anni. Kalau bahasa kita pergi saja kamu gitu. Kamu enggak ngerti urusan saya, kamu enggak ngerti masalah saya. Padahal Rasulullah SAW menasihati supaya dia apa? Sabar, nggih. Okay. Setelah dikasih tahu sama siapa? Temannya itu tadi siapa? Rasulullah sallallahu kemudian dia, apa? oh ya sudah Oke, kancing nabi kula sabar mawon gitu kalau bahasa kita gitu. maka apa kata rasa salam in namasobru indesot madil kula sabar itu diuji ketika kapan pertama kali tertimpa jadi pertama kali kita, ketika kita kena musibah itu bagaimana ekspresinya itu kelihatan sabar atau tidak gitu. misalnya gitu, contoh ini mahasiswa mawon gitu. mungkin sini ada mahasiswa misalnya udah kerjain tugas sama dosanya dikasih nilai D. Wah, kira-kira Alhamdulillah. Umalah dibanting-banting. Nah itu berarti tidak sabar. Misalnya ibu-ibu sudah ngepel, Bapaknya pulang dari pundi sawah goreng keset langsung mencak-mencak. Nah itu berarti tidak sabar. Jadi sabar itu diuji ketika pertama kali, apa Tertimba Itu yang kedua Jadi yang pertama tadi apa Mensyukuri nikmat Yang kedua apa Sabar ketika menghadapi Musibah Dan ibu sekalian Sabar niku pahalanya berapa Pahalanya sabar niku bintang Berapa banyak Berapa besar Pahalanya sabar tidak terbatas. Allah mengatakan Inna ma'yuafasal birunah cerohum Orang yang sabar itu disempurnakan pahalanya tanpa hisap. Jadi kalau sabar itu keutamanya sangat besar. Oke. Okay. Yang terakhir yang keberapa? Tiga. Oke. Okay. Cirinya orang bahagia itu wa ida ad nabat istakfaroh. itu ketika dia berbuat dosa. Maka dia segera beristighfar. Itu maksudnya bertauhid. -ber Makanya buat sekalian, kita ini setiap hari diajari beristighfar. Kira-kira apa? I. Contohnya apa? Setelah sholat. Sholat Niku taat nama no Masia. Oh, sholat Niku taat termasuk rukun Islam. Okay. Saking pentingnya sholat Sholat itu diwajibkan di mana? Di langit ketika peristiwa apa? Isroh Mi'roh Itu menunjukkan pentingnya apa? Sholat okay. nah, Sholat itu Apa tadi? Saya mana tadi? Istighfar Sholat itu taat, sholat bukan masyarakat Nah kok habis sholat kita disuruh istighfar itu kenapa? Kenapa? kan sholat itu bukan maksiat, bukan dosa kok habis sholat kita diajari berisdibat karena apa? sebagus-bagusnya sholat seseorang itu pasti ada dalamnya apa? keku? kurang mungkin apa-apa? Kan? oke, banyak kadang kita niku sholat tapi yang dipikirkan apa? dunia dunia, oke okay. ada mungkin yang mikir utang ada yang mikir tugas sekolah okay. Mungkin ibu-ibu mikir, putrane dan lain-lain Jadi terkadang kita ini sholat tidak kusuk okay. Mungkin sholatnya yang Apa namanya eh, okay. Sudah tidak kusuk tidak mengerti artinya gitu. Kita ini kadang kita niku Sudah tidak kusuk tambah tidak mengerti artinya Dan lain-lain jadi makanya kita diajari setiap selesai salat membaca istighfar. Napa meneh? Selain salat yang kita diminta untuk minta ampun setelah buang air. Kalau setelah keluar dari WC doanya gimana? Ghufraanaka. Artinya apa Ghufraanaka? Saya mohon ampunan kepadamu ya Allah. Apa orang buang air itu dosa nggon mboten? Dosae. Kalau oh, tiang WC ini, dosa buatan. Hembotan itu kan bukan dosa, tapi kalau kita diajari beris tigfar kenapa? Ata para ulama gitu. itu menunjukkan bahwasanya kalau kita buang air itu kita membuat membuang nopo kotoran secara fisik. Kalau enggak dibuang beribun, berarti penyakit, berarti penyakit, berbahaya badan. Berbahaya. Maka demikian juga kalau kita enggak berobat dari dosa, maka dosa itu membuat kita menjadi apa? Celaka di dunia dan di akhirat. Nah, kalau sesudah berbuat taat saja kita disuruh istighfar, apalagi setelah berbuat nasiyah. Makanya Allah menceritakan, Walladina idafa alufahisatan audzulamu anfusahum zatkarullah faskfaru lidunubi. Mereka itu orang yang beriman. Ketika melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa Mereka ingat sama Allah Kemudian apa? Fas tad Minta ampun okay. Coba kalau kita lihat okay. Rasulullah SAW itu manusia yang paling berilmu Paling bertakwa Paling baik gitu. Itu sampai dalam sehari Itu bisa beristighfar Berapa kali? Sampai 70 70 kali bahkan sampai seratus kali orang yang paling banyak beristighfar siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau itu sudah dijamin masuk surga sudah diampuni dosa dosanya. Berarti kita bagaimana? Kita harusnya gimana? Santai-santai aja gitu. Gak usah lah kita gak usah kayak gitu Ya udah kita ini harusnya lebih apa? banyak ber istighfar kenapa ya dosanya lebih banyak gimana kira-kira kita sama nabi dosanya bagaimana? wah <tuk> <tuk> oh, itu nggak usah ditanya mas gitu udah jelas kita ini lebih banyak dosanya baik dosa yang kelihatan maupun tidak kelihatan karena dosa itu ada dosa hati ada dosa di lisan ada dosa dengan anggota badan setiap kali orang berbuat dosa wah maka dalam hatinya ditorehkan apa binti hitam setiap kali berbuat dosa ditambah bintik hitamnya semakin banyak akhirnya hatinya menjadi hitam kalau seperti ibu-ibu mungkin ya kalau lihat di mana <tuh> niku nopo panci nopo nopo kalau orang masak niku wajan wajannya dibalik niku uh, ireng-ireng itu -ireng, niku jadi seperti itu gambarannya orang yang berbuat dosa dan tidak bertau makanya Salam itu mencontohkan kepada kita Untuk banyak bertobat Oke Kan juga sekalian Kalau kita bikin bahagia Rumusnya ada berapa? Tiga Yang pertama apa tadi? Jika diberikan nikmat bersyukur Yang kedua Jika mendapat musibah bersabar Yang ketiga Jika berbuat dosa beristighfar. Nah kita kembali ke sini. Nah orang yang beriman itu bahagia di dunia dan di akhirat. Kenapa kok bahagia di dunia tadi? Dengan dia bersyukur nikmatnya ditambah. Dengan dia sabar pahalanya tidak terhingga. Dengan dia bertobat diampuni apa dosa-dosanya. Kurang apa? Gitu kan. Ah nanti di akhirat ketika di arang kubur. Salah satu nikmat yang Allah berikan adalah Allah berikan taufik Allah berikan pertolongan Ketika orang beriman ini ditanya oleh Malah Siapa rohmu Siapa nabimu Apa Sebab yang bisa menjawab Ini hanya orang yang Beriman oke? Yang bisa menjawab Bukan profesor Bukan dosen Oke bukan dokter, bukan in syur. Bukan ulil badul. <laughs> yang bisa menjawab orang yang beriman. Makanya aku katakan Yusuf bitu Allahul ladina amanu birqauli sabit. Ya Allah berikan keteguhan bisa menjawab dengan jawaban yang mantap itu al ladina amanu. Itu orang yang beriman. Iman itu kuncinya apa? Kuncinya Tauhid. Apa sih ingat nggih? Tauhid minggu yang lalu ada berapa intinya? Ini yang belum hadir mungkin belum tahu ya. Tapi sudah ngaji tempat lain mungkin. Tauhid intinya berapa? 2. Diulang-ulang betul nomor. Yang pertama apa? Kita menolak semua sesembahan selain Allah. Oh, makanya kita katakan la ilaha Eh, Allah. Artinya apa? Kita menolak semua sembah selain Allah. Kalau ada orang beribadah kepada malaikat, boleh? Tidak boleh. Orang beribadah kepada wali, tidak boleh. Kepada nabi, tidak boleh. Kepada pohon, enggak boleh. Kepada jin, enggak boleh. Nirohakitul, enggak boleh. Siapa lagi? Enggak boleh. Ya, keras, enggak, enggak boleh. Keris itu sembah. Jadi semua sesembahan selain Allah harus ditolak Itu yang pertama Yang kedua Pak Menunjukkan ibadah Semua bentuk ibadah kepada siapa? Allah saja Makanya Allah katakan وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَهُدُّهُوَهَ مُقْلِيْسِي lahud. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas Ikhlas itu namanya 100% Jadi jangan kok kita misalnya sholat kepada Allah E, apa namanya puasa juga kepada Allah tapi kalau misalnya kita apa memberikan sembelihan kepada selain Allah enten bukan? bukan, e. makanya sampai orang bilang itu kan kalau kena musibah bencana katanya Wah wow, ini sajennya kurang nah itu kan itu kan berarti penyakit yang itu penyakit ganas itu e. penyakit sirik itu merusak e. makanya apa apa itu kan zaman sekarang nggak tenigun Orang pengen jadi DPR datang ke mana? Dukun. Oke. Orang pengen jadi apa? Lulus CPNS datang ke? Dukun. Kayaknya dukun tuh hebat banget gitu. Jadi apa kata Rasulullah? Manatakainan auharrofan. Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, fasodah kohbimayakun. Kemudian dia benarkan ucapannya apa? Fakatka <tuh> faro maka dia telah kafir kepada ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi datang ke dukun, ikut termasuk si Rek, kecuali dukun, bayi oke. Dukun bayi ini bukan dukun, oke. dukun bayi itu apa, eh, bukan bidang, oh, berarti bukan dukun oke. Oke. Jangan salah, oke. dukun beranak oke. Nah itu ya, ini sampai jam berapa? Oke. Ya jadi ini baru ceritanya sampai mana tadi orang yang beriman diatitanya di alam kubur dia bisa menjawab ya ketika ditanya man rok siapa rokmu dia menjawab Allah ketika ditanya madinuka dia menjawab Pah? Islam ketika dijawab man Nabi Yuka dia menjawab Nabi Muhammad saw. Nah ini yang bisa menjawab hanya orang yang beriman. Jadi tidak bisa istilahnya ya kan di jenengan misalnya sekolah kudih, sekolah kristen misalnya diajari sama gurunya dosennya Mas, Mbak, itu nanti kalau ditanya <gih> jawab gitu. soal satu, siapa warobmu jawab Allah, soal dua, siapa nabimu jawab Muhammad, soal tiga, apa Agamamu jawab Islam, tapi sampai mati gak masuk Islam nanti tengkubur bisa jawab tidak bisa, karena ini bukan dijawab dengan kecer dan sanggup itu IQ ini, ini, ini, ini. jawabnya pakai I, Iman makanya setinggi apapun orang itu IQ nya ini, secerdas apapun kalau tidak beriman itu tidak bahagia kenapa? karena nanti di alam kubur tidak bisa menjawab kita lanjutkan sedikit lagi kita nanggung cerita ini wa'amal kafiru wal munafiq <tuh> adapun orang kafir dan munafik Fayuqululahu maka dikatakan kepadanya. Jadi orang kafir sama munafik juga ditanya nih tentang alam, kubur, makun makun dataku lufihah darojuh. Apa pendapatmu tentang lelaki ini? Maksudnya Nabi Muhammad Sallallahu. Fayqulu dia ya, jawabnya ini orang kafir. Sepintar-pintarnya orang kafir. Ketika ditanya tentang Rasulullah Sallallahu, dia katakan apa? Laatri. Apa artinya? Laatri. Apa artinya? Saya tidak tahu Ulang batan Mangertos, Bu okay. Untuk aku lumayaku lunas Saya dahulu cuma mengatakan Apa yang dikatakan oleh manusia Cuma melu-melu Kalau bahasa jawanya rubuh-rubuh Beda Bayangnya La daraita wa la talaita Kamu tidak mau tahu dan Kamu juga tidak mau belajar Tidak mau mengikuti ajaran agama Islam. Nah ini akibatnya, sumayudrobu bimitrokin min hadidin. Kemudian dia dipukul dengan palu dari apa? Besi. Palu dari besi. Terlebatan satu kali pukulan bayna udunaihi di antara kedua bah. Telinganya dipukul apa Kepalanya. Maka dia pun berteriak dengan keras Maka semua yang di sekitar orang itu tadi, di sekitar kuburanya mendengar Semuanya mendengar Kecuali siapa? Manusia dan jen Berarti burung, dengar Badan Dengar Kucing Dengar Kirit Dengar Babi Dengar Semuanya dengar, ketika orang itu disiksa di mana Di alam kuburnya Nah ini kalau orang tidak berihimah Kemudian tambah lagi, ini ada keterangan Wakolabak Tuhub sebagian periwayat menambahkan Ya yadiku alaihi kuburuhu Jadi sudah dipukul ngaitan niku, Sudah disiksa sampai jerit-jerit Kemudian apa? Disempitkan kuburnya Hatta tahtalifah adlahu Sampai apa? Tulang rusuknya itu apa? berantakan bergeser gitu. Niku siksa tempudi alam kubur. Makanya kita setiap hari kan berdoa gitu. Allahumma ini al min adabi jahannam, min adabil babri, min fitnatul masyawal mamat, min syarif fitnatil nasihitajah. Kita berlindung dari adab kubur, kita juga berlindung dari fitnah. Apa namanya? Fitnah kematian. Ketika kita meninggal di alam kubur, ditanya oleh malaikat Nanti kalau tidak bisa menjawab, maka disiksa Makanya dikatakan oleh Rasulullah S.A.W Bahasanya apa? Barang siapa yang selamat di kubur maka sesudahnya itu apa? Aisharuminah Lebih mudah Tapi barang siapa di alam kubur dia kok Susah ya, Dia disiksa, maka yang sesudahnya semakin berat Makanya kalau kita lihat ya para ulama kita terdahulu seperti Utsman bin Affan ya. Kisah Utsman bin Affan ini sangat terkenal. Sahabat Utsman bin Affan, kita tahu nggih ya. Utsman bin Affan itu ya. siapa? Kenalnya siapa? Ronaldo. Utsman bin Affan itu sahabat Rasulullah yang beliau apa namanya? sangat kaya raya. Dia berinfak sampai apa? Dia belikan apa namanya untuk jihad itu banyak perluan disumbangkan untuk dakwah kaum Muslimin Sampai kata Rasulullah S.A.W Madhurrah Usman Ba'daliyu Pada setelah hari ini Tidak ada yang bisa membahayakan siapa? Usman Yang kata Rasulullah S.A.W Usman bin Affan itu adalah seorang lelaki Yang malaikat saja apa? Malu kepadanya Malaikat saja malu kepada siapa? Usman bin Affan ya Usman bin Affan ketika meninggal sedang apa? Sedang baca Al-Quran Ketika itu Usman bin Affan dibunuh oleh orang Kuariz, ya. dan ketika Utsman bin Affan meninggal, dia juga sedang puasa. Ya. Utsman bin Affan, Rasulullah, <tuh> dikisahkan bahwasanya ketika beliau itu melewati bah kuburan beliau apa? menangis. Ketika lihat kuburan beliau apa? menangis. Maka ada orang bertanya, wahai Utsman, ya, engkau ketika diceritakan kepadamu tentang neraka engkau tidak menangis, tapi ketika bah Diceritakan, ketika engkau melihat apa? Kubur engkau malah apa? Menangis Apa kata Osman bin Affan? dia katakan sesungguhnya apa? E, kubur itu merupakan apa? Raudotur min riyadir janah Bisa jadi apa? Salah satu taman dari taman-taman Surga al-hufratun min ufarinar Atau salah satu apa? Jurang dari jurang apa? Barang siapa yang selamat dikubur Maka sesudahnya semakin mudah dan barang siapa apa? yang tersiksa di kubur maka sesudahnya semakin berat. Maka Ustman bin Affan kalau lihat kubur beliau apa? menangis. Kalau kita malah apa santai-santai. Makanya para ulama itu heran kok ada orang itu makan di mana kuburan? Kok kuburan malah, madang? malah makan? Malah makan-makan. Ini orang nggak menghayati apa? Ini sekitarnya orang mati, orang sudah mati, mungkin di dalamnya ada yang diadap malah makan-makan di kuburan. Gini, itu kira-kira masuk akal belum? Iya, oh, nggak masuk akal. Harusnya itu kita di kuburan itu mengingat kematian. Gini, makanya kadang itu nih, gini, gini, orang itu macam-macam. Gini, harusnya kan kalau kita mengantar orang meninggal, gini, menguburkan jenazah, harusnya kita juga apa? Mengingat apa? Kematian. Karena bisa saja besok kita yang diantar bisa jadi besok kita yang digubur, dah kok malah enten kadang, kadang ikut yang Kuburan nguruki nabi nih kuburan, eh malah keguyon, malah apa namanya, bercanda ini kan namanya apa, tidak menghayati, ya, istilahnya, kan kita ini diperintahkan apa, akhiru zikroha dimiladat, perbanyaklah apa, mengingat sang penghancur kenikmatan yaitu apa, kematian. Makanya para ulama mengatakan kafah bil mauti wa either. cukuplah kematian sebagai apa pemberi nasihat. Oke, makanya mumpung oke, sekarang kita masih diberi umur, oke, masih diberi hidup, nikmat betul ni. Nikmat nikmat harus disyukuri. Makanya mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis ilmu seperti ini, kita bisa meningkatkan oke, syukur kita kepada. Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi sedikit sekilas tentang apa tadi? <tuh> pertanyaan kubur Jadi buku ini ditulis supaya kita ini bisa menjawab pertanyaan apa? kubur. Sebab napa? Sebab untuk menjawab pertanyaan ini dibutuhkan apa tadi? iman, bukan cuma apa? penga Pengetahuan. Kalau cuma pengetahuan, kang sekolah pun sakit. Artinya, kata sampai yang ajar orang kafir, yang diajar orang kafir jawab juga, bisa. Sakit badan. Misalnya jenengan nyungapun dan sekolah pun pun tini sekolah Kristen ikut jenengan apa? Ah, misalnya nak panggut di lubur, lubur mutton dika. Nah itu. Misalnya diajari sama gurunya, jawab pertanyaannya seperti ini, jawab seperti ini. Kalau se ujian, bisa enggak? Bisa. Tapi kalau nanti di alam kubur, tidak bisa karena yang menjawab itu napa no, iman alias akidah gitu. makanya kalau kita ingin bisa menjawab pertanyaan kubur harus belajar tau nah nanti akan dijelaskan lebih dalam enten dalilne nggih sing al ada dalil dari hadis dari perkataan para ulama supaya kita tambah yakin gitu. karena ilmu ini didapat dengan belajar inamal ilmu beta jadi tidak ada istilahnya ilmu apa? Laduni. Ina ilmu laduni? Ya, cuma tinggal di kamar tiba-tiba dapat ilmu. Ilmu apa itu? Mertopo. Jadi semeti tunggu tunggu mungkin dapat ilmu wangset. Katanya ilmu laduni. Mungkin mimpi ketemu, atau senggih sorban. Jadi jangan kata negi ini ilmu laduni. Nanti badan ilmu itu dengan belajar. Be Apa yang dipelajari Al-Qur'an dan hadis nggih. Nabi cekap semanten nggih. Mungkin pada malam hari ini kita buka insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk nggih ke buku ini nggih. Kita bisa dibaca bukunya atau dibaca dulu nggih, kasih waktu nggih. Mungkin yang bawa buku dibaca dulu biar didengar. Belajar Tidak bawa bukunya, yang bawa terjemah. Tiba-tiba enggak enggak, dibaca. Salah satu. Ya, dengar yang lain, banyak yang lain mungkin ada yang tidak bawa buku. Yang awal, dibaca dari. Wah. sedikit saja yang awal dari Bismillah, terus ketahuilah, anggap awal lah. Kalau bisa pakai lagi. ketahuilah semoga Allah merahmati Anda sesungguhnya kita wajib mempelajari empat perkara yaitu pertama ilmu yaitu mengenal Allah, mengenal nabi-Nya dan mengenal agama Islam dengan dalil dalilnya. Yang kedua, beramal berdasarkan ilmu. Yang ketiga, mendakwahkan ilmu tersebut dan mengajak orang untuk mengamalkannya. Keempat, bersabar terhadap gangguan dalam menuntut ilmu, beramal dan berdakwah. Dalil pernyataan di atas adalah firman Allah Taala yang artinya dengan nama Allah yang maha pengasihlah dan maha penyayang demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal kebajikan, saling Menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati untuk bersabar. Quran surat Al-Asr ayat 3. Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, sekiranya Allah tidak menurunkan hujan kepada hamba-hambanya kecuali surat ini, niscaya surat ini sudah cukup bagi mereka. Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya membuat bab tersendiri dengan judul Wajib berilmu sebelum berucap dan berbuat. Daripadanya adalah firman Allah Taala yang artinya: Ketahuilah sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah dan mintalah ampun atas dosamu. Quran Surah Muhammad ya, ayat 19. Jadi itu yang akan kita bahas, guys. Insya Allah kita bahas mulai. Kan depannya kita bahas sedikit demi sedikit. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan ya mungkin silakan. Sebelum di akhir, mungkin lima minit. Ya, ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang mengoreksi silakan. Mungkin ada yang meluruskan, mungkin ada yang kurang tepat silakan di sih, nah kita di sini masih sama-sama belajar. -sama hmm. Enggak silakan kalau ada yang mau menyampaikan. Monggo, tinggal baca. Mau pertanyaan? Hmm. Oke. Okay. Ya. Okay. tulis. <gulis> Minggu depan nih sampaikan. Ya, bisa pakai tulisan ya, enggak harus. Ya. Enggak harus bicara, bisa pakai tulisan. Ya, kalau enggak ada saya yang tanya, saya. Ketero? Kan, kan enggak ada, ada. Enggak usah mengada-ada kalau enggak ada. Ya, monggo. Diam, monggo. Yang kerasa deh. Ya. kalem ini kan yang kita sering berdoa Allah Allahummagfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wa al Jadi kita juga mendoakan saudara kita yang sudah meninggal. Jadi mendoakan orang yang sudah meninggal itu tidak harus di mana Kuburan ya, Kalau ke kuburan itu namanya ziarah ya memang suatu yang disunahkan dianjurkan mengunjungi apa ziarah kubur ya, ziara itu tujuannya untuk mengingat kematian dan perlu diingat untuk ziara kubur itu tidak perlu melakukan apa? safar atau perjalanan jauh cukup di kuburan sekitarnya mawot yang ada di dekatnya tidak usah jauh-jauh ke Jawa Timur mau potong mudi karena Rasulullah mengatakan La tusad berrihal Ila ilah salah tati Tidak boleh mengadakan perjalanan jauh untuk ibadah kecuali ketiga masjid, Yaitu Masjidil Haram, Masjid, masjid Nabawi, Masjidil Aksa. Adapun keseleian tiga tempat itu, kalau mau beribadah cukup di sekitarnya. Misalnya mau itikaf, mau itikaf kok jauh-jauh tumburi? Serobu oh, yo, tidak usah. Itikaf di sekitar sini mau anteng jogja mau demikian juga ziarah kubur cukup di sekitarnya. demikian juga termasuk mungkin sesuatu yang kurang pas mengkhususkan ziarah kubur ketika apa apa namanya setelah sholat id, gitu. atau itu biasanya kan tradisi, gitu. tetapi ini namanya mengkhususkan ini gue butuh nafwah no, dalil. kalau tidak ada dalilnya ya istilahnya ya kita mengikuti dalil saja. artinya ya kapan saja Silahkan kalau mau ziarah kubur. Tidak harus Ketika setelah bang? Sholat Iyi. Jadi intinya bang Kalau ingin mendoakan orang yang mati Ya terutama mungkin orang tuanya Atau sanak keluarganya Bisa dari mana Saja Makanya kan termasuk Amal yang tidak terputus apa? walatun soleh ya de'ulahu Itu anak yang soleh mendoakan bagi orang tuanya baik orang tuanya masih hidup apalagi sudah meninggal itu amalnya tidak terputus gitu makanya sering kadangnya kita berdoa alhamdulillah bagaimana doanya alhamdulillah wali-wali taya wa hamumah kama arabaya nih shohih tentang tpa mengejar gitu gitu ya gitu ada pertanyaan? Saya yang tanya ya, Biar sambil prosesan, tidak ya, apa-apa. Karena tadi sudah ada jelaskan. Ini tapi nggak ada dia nya. Pertanyaannya tadi sebutkan tiga ciri bahagia. Ngacung ngacung, Mas Mas, bentar. Sebutkan tiga ciri bahagia. Nggak ada dia nya ini. Ini ya sudah dia nya sudah dibagi. Sebutkan tiga ciri bahagia. Mas, malu-malu semua. -malu Eh mas, satu salah satu tiga ciri bahagia bang nohong mah pinterebu. Yang pertama pak, jika diberikan nikmat bersyukur. Yang kedua, jika mendapat musibah Bersabar Yang ketiga, nah, ketika berbuat dosa pak berdis. tinggal di amalkan jadi tidak apa. Insya Allah, nih kita kira saya kembalikan kepada bercara yang bercara bermanfaat. Ushululah bila Muhammadin, walaikumsalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.